bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manta um bi'aum islaynih la yamidin hamabhad ikhwanifillah rahimani Allah wa'iyakum <tuh> Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita membaca <tuh> dan belajari kitab khusul Masyarat, bibayani al bibayani muhimati masaili al-marqad karya dokter Dr. Labib Najib Abdillah mensarah kitab Al-Harakot karya Imamul Haramain Abdul Ma'ali Al-Jawain kemarin kita sudah membaca di Matan yaitu tentang Al-Ahkam Asyara'iyah hukum-hukum Asyara'i yang penulis Matan menyebutkan hukum-hukum Asyara'i -hukum ada tujuh yaitu wajib, mandub mubah, mahlur makruh, kemudian sahih, kemudian batil. Yang nah, terakhir di sarahnya kita sampai di di halaman 7. Ya, kita ulangi sedikit kala asharihu hafizallahu taala wal musannifu rahimahum wallahu taala soro 'alal ahkam at-taklifiyah dunal wad'iyah musannif rahimahullahu taala mencukupkan menyebutkan hukum taklifi saja tanpa menyebutkan hukum Aya. Wa'adda al-sihata wal min minal ahkam al-taklifiyeh. Dan beliau musoneh menjadikan yaitu siha atau sahih wal-budlan atau batil, itu termasuk ahkam taklifiyeh. Wa'adda khilafuma alai aksarul usuliyina aladhina yaj'alunahuma min aksamil hukmi al-wad'iyeh. Dan ini berbeda dengan apa yang disebutkan, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama usul fikih yang menjadikan keduanya yaitu uh, sohih dan batil, ini termasuk hukum wat'i, bukan taklifi. Tapi Musonif, Imamul Haramain menyebutkan ini masuk dalam uh, hukum taklifi. Zulma syarua'a al musanifu, kemudian musanif, mulai fi Aksamil aqsamil hukmi at-taklifi Mulai untuk menyebutkan definisi pengertian dari macam-macam hukum taklifi Maka takwa dama ta'rifuha bilhati Dan telah lewat dan telah lewat definisi atau pengertian pengertiannya dengan bilhat dengan memberikan definisi atau batasan yang sedikit kita ulang karena kemarin uh, ada sedikit kesulitan dalam memahami uh, teks ini ya yaitu di kemarin anda sebutkan yang maksud adalah takrif dari ahkam al-Hukumu Al-Syara'i Tapi setelah kita cek Lebih lanjut Ini kembalinya ke Aksam Jadi Telah berlalu Penjelasan Disitu kan ada Ta'rif Definisi H kembali ke Aksam Bilhad Dengan Mendefinisikan Jadi memang e, Musanif di sini tidak menyebutkan definisi definisi hukum syari, kan? Tapi langsung menyebutkan contoh-contohnya yaitu atau anggotanya wajib, manduk dan seterusnya. Kemudian penesarah menyebutkan apa itu al-hukmul syari, Wa kitabulloh ilakhir, kan? Tapi di kalimat ini ini membahas aksamnya karena di situ kita lihat ta'rifuha. Nah, kembali ke aksam. <tuh> ya, kemarin anak jelaskan bahwasanya ketika menjelaskan sesuatu ya, para ulama atau misalnya atau lebih sempit lagi fuqaha menjelaskan sesuatu bisa dengan bil ya, menjelaskan batasan atau definisi atau dengan contoh. Dengan contoh itu Biasa diistilahkan dengan Bil'addi. Dari Adda, Ya'udu Menghitung Adul Jadi ada dengan cara Bil'addi Dengan menyebutkan definisinya Ada dengan cara Bil'addi, Bil'addi Dengan menyebutkan contohnya yang Kemarin Nana sebutkan Misalnya naj Najasah Najis ya Itu kalau disebutkan dengan Ta'rib Bil'ad, nanti kan ada yang memberikan definisi misalnya kulu apa mustakdirin kulu mustakdirin misalnya yamnau min sihhati solah ayatulah murokhis intinya ini adalah definisi jadi nasi adalah ya semua yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya solat menyebabkan sahnya solat ketika tidak ada rukshoh ini menjelaskan bilhad Menjelaskan kata Najis Nah kalau menjelaskan Dengan Bil'ad Dengan menghitung langsung menyebutkan anggotanya Misalnya Najis itu Ya Khomer Adam, Baul Dan seterusnya Ya sini uh, memang Demikian adanya di Matan Warokot Juga seperti ini Jadi Al-Ahkam Sab'atun kemudian menyebutkan uh, Anggota-anggotanya Ya sampai disitu ini enggak ada masalah, cuman <tuh> yang ini yang beliau maksudkan oleh yang dimaksud penaraf bahasanya Wakotakot sama takrif wa bilhat yaitu adalah menjelaskan ahkam yang ada wajib mandub mubah mahlur dan seterusnya itu telah berlalu definisinya bilhat pengertiannya dengan cara menyebutkan batasannya atau memberikan definisi. Ya di mana itu di paragraf atas di sebelumnya di situ disebutkan apa ada yang e, kemarin e, ada ijab nadab tahrim karohah ibahah ini yang dimaksud dengan wakotakot dema takrifuha bilhat wahyu bayinu al hakik otawal mahiya ini menjelaskan hakikat dan mahiyah O adaku minta arifia bi rosem alazi yuba yubaun asamarota. Ini lebih detail daripada menjelaskan pengertian dengan rosem, yaitu menjelaskan asamaroh. Asamaroh hasil atau dampak. Nah kalau ini penulis matan parokot ini menjelaskan yaitu apa? Takrifnya dengan rosem. Nah, kemudian penusara telah menjelaskan takrif dengan had bilhad ini sekaligus uh, ralat uh, apa yang Anda sampaikan kemarin uh, jadi kurang tepat yang kemarin itu kemudian rosem ini adalah satu jenis uh, cara mendefinisikan sesuatu, jadi sebenarnya adalah istilah di ilmu mantik ya Ya kadang usul fikih seperti ini nyangkut-nyangkut seperti itu dan memang para apa, ulama yang menyusun kitab usul fikih itu memasukkan unsur itu ya. Jadi itu ada istilah menurut apa ahli mantik dalam ilmu mantik itu mendefinisikan sesuatu itu bisa ada tiga macam. Yang pertama bilhat bilhat tadi ya dengan e, menjelaskan hakikatnya atau mahiyahnya. Kemudian yang kedua birosem birosem itu menjelaskan e, takrif bil asar. Gak e, rosem ini gimana terjemahnya? Ini, intinya dia e, contohnya adalah tadi ketika menjelaskan wajib adalah uh, dijelaskan dampaknya Kalau dilakukan demikian, kemudian Ditinggalkan demikian Itu namanya Birosem Kemudian yang ketiga Ta'rif Bilavzi Dengan lafad yaitu Mengganti lafad dengan lafad Yang menjadi sinonimnya Jadi muratifnya, jadi bersamanya Tapi Dia lebih masjur, lebih terkenal Lebih familiar daripada lafad tadi Ini hanya pembagian cara mendefinisikan. Sehingga yang dimaksud mintari pihak virusem di sini lebih tepatnya ini masuk kategori tadi ya. Kategori cara mendefinisikan suatu kategori yang kedua virusem. Kalau yang pertama bilhat itu yang dilakukan oleh pensarah. Nah, kalau virusem nih yang dilakukan oleh eh uh, penulisan matan. Kemudian yang ketiga tadi bil Ini kalau kita apa? Kita jadikan bahasanya yang dimaksud oleh pensyarah ini adalah takrif dari masing-masing uh, hukum tadi ya. Bukan takrif hukum syar'i. Bukan takrif hukum syar'i. Kalau takrif hukum syar'i nanti ya sesuai dengan penjelasan yang uh, anak jelaskan kemarin ya dibawa ke pengertian seperti itu tapi kalau yang dimaksud tarifnya ini adalah tarif aksam yaitu aksam dari apa hukum-hukum uh, tadi taklifi maka ini dimaksud rosem di sini adalah jenis dari cara mendefinisikan suatu ini bahasa di ilmu mantik Allahu A a'lam sawab. <sewet> <sewet> Kemudian kita lanjutkan. Ya, beliau Haga taala mengatakan wa huwa allazi awratahu al-musannifu rahimallahu taala wa ala wal zalika taysiran 'alal mubtadii. Wa alwajibu al-wajibu mayusabu 'ala fi'li wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Nah ini namanya rasem. Ya kalau yang definisi dengan bilhad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 maka itu ijab. Nah, ini definisi dengan bil Dan yang setelahnya adalah sama seperti itu yang disebutkan oleh pensyarah itu namanya apa? mendefinisikan Ta'rif bil had. Adapun yang model seperti ini al wajibu mayusabu ala fihi wa ala ini bi qauluhu yusabu 'ala fihi akhraja al wal makruha wal haramah perkataan penulis penulis matan yaitu yusabu 'ala fihi yang diberi pahala bagi yang melakukannya ini mengeluarkan mubah makruh dan haram karena mubah di mana enggak diberi pahala jika dilakukan makruh setara zatnya makruh di mana Melakukan, haram, uh, melakukan tidak diberi pahala haram nah, melakukan tidak diberi pahala bahkan apa di di beri apa siksa wa qauluhu wa yu'aqabu ala tarkihi dan dihukum uh, diberi siksa berhak untuk mendapatkan siksa jika meninggalkan yang wajib ini mengeluarkan akhroja almanduba mengeluarkan hukum yaitu mandub karena mandub kalau ditinggalkan tidak apa tidak yu'aqob Tidak berat untuk disiksa. Wal muratu yusabu 'ala filihi imtisalan di amrillah taala. Yang dimaksud dengan uh, yusabu 'ala filihi ya diberi pahala jika melakukan Ini adalah kalau dia imtisalan diampirlahhi li Taala yaitu dia dalam rangka mematuhi perintah Allah Taala harus dalam rangka itu maksudnya jadi ada niat untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala niat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yuaqobu ay yastahiku aliyakob yastahiku aliyakob jadi dia berhak maksudnya Yuaqobu disiksa itu dia berhak untuk disiksa. Wamisalul wajibu, wamisalul wajibi asolawatu alhamdu walau mu ramadona. Contoh untuk yang wajib adalah sholatnya lima waktu dan puasa uh, Ramadan Wa yang kau wajibu biar tiba Dan wajib itu terbagi dari beberapa sisi, dari banyak sisi. Minha di antaranya annahu yang kosimu Piatiperil al Pihi bihi ila qismaini. Di antara pembagian wajib yaitu di, di dari sisi mukhatab yang diseru. Dibagi menjadi dua. Al-awalu al wajibu al-aini. Yang pertama wajib aini wa huwa matalab syari'u fi lahu min kulli mukallafin ainihi. Yaitu suatu yang dituntut oleh syari pembuat syariat untuk dikerjakan dituntut dari setiap mukalaf dari setiap mukalaf personnya masing-masing dari setiap mukalaf personnya masing-masing kasolati wasiyami -masing. wazizakatis puasa dan zakat ini wajib a'in ini semua person terkena. Kemudian asani ini ma'tolaba ashariu husulahu tuna ta'ini fa'ilhi kataksili al wa takfini wa solati alahi wa tafnihi. Yang kedua ini maksudnya alwajib al-kifai ini belum ditulis ya. Kan tadi alwajib, wajib al-a kemudian yang kedua alwajib al-kifai yaitu yang dituntut oleh pembuat syariat untuk terwujudnya tanpa menentukan apa tanpa menentukan pelakunya seperti memandikan mayit mengkafaninya kemudian mensolat mensolatinya dan menguburkannya ini wajib kifai Tidak dipandang siapa pelakunya, yang penting di situ adalah husul, ada husul sudah terwujud apa yang diperintahkan memandikan mayit tidak ditunjuk nih persoalnya siapa harus si A si B atau siapa tidak ditunjuk, tapi intinya pokoknya mayit itu dimandikan entah siapa yang memandikan yang penting dia ada yang memandikan artinya yang penting adalah husul tadi ja dierbaar, ja, ja, ja, ja, ja, masing ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Qolana azim habidau taala alwat walwajibu wajib adalah al ala nauain ya ada dua macam fardu kifayatin wa fardu ain aini yaitu fardu kifayah dan fardu ain famailal fa'ili fi yunzaru faza fardu ain wa huwal akfaru yaitu kewajiban yang dilihat dari sisi pelakunya yang dilihat pelakunya itulah namanya fardhu ain wa huwal dan itu yang lebih banyak antara fardu kifayah sama fardhu ain maka lebih banyak yang fardhu ain fa <tuh> hi nama yudlafu fi'lul fi'lul amri la'inu zaitin usidat au amri Dan kan ik aan het zitten tot laat, sato, printa, dan titten dukan, a bakae to zeit, a amar, yankee, maxot, fazaka, mafrudun alal ala kifaya, kia mu manjak fi, pi, hida, itula, yang namaya, mafru dun, yankee, wat je kan, ala kifaya, yadu kifae, kuntian, kia Jika telah dilakukan oleh sebagian orang yang men, apa, yang een syarat, maka itu adalah hidayah, een moeder, petunjuk. moeder, telah terlaksananya uh, een tersebut. een moeder, een moeder, een moeder, een moeder, een Wa as al-jami semuanya mendapatkan dosa inda tarki ketika ditinggalkan ya tidak ada tadi yang melaksanakan seorang pun dzalikal mafruut ditinggalkan mafruut tadi yaitu yang mafruut alal kifayah duna sakī tanpa ada kerabuan Jadi tadi ini menjelaskan tentang wajib Dan belum memberikan penjelasan tambahan <coughs> Pembagian wajib ya, Dari sisi apa e, Tadi Yang disuruh, pelaku yang disuruh Jadi ada wajib Aini, ada wajib e, Kifai nah, Nanti kalau dari sisi lain ada sisi Waktunya, mudoyak, muasa, Nah itu Ada pembagian yang lainnya, tapi ini tambahan dari beliau hanya dari sisi uh, yang diseru. Diwajib tadi apa? Uh, dapat pahala karena melakukan dan berhak mendapatkan siksa hukuman karena meninggalkan. Kemudian asyare eh, habibah wa ta'ala mengatakan tuma'arafa al-manduba wa al-mustahabbu sunnatan wa naflan. Kemudian eh, penulis matan memberikan pengertian, menjelaskan definisi dari mandub yaitu mustahab dinamakan juga sunnah, dinamakan juga nafl. Jadi bisa dikatakan disebut mandub sunnah dan bisa mustahab, bisa sunah, bisa nafil. Ya namanya ada berbagai macam. Ya. Ini eh, mandub <tuh> sunah mustahab ya, tatawu itu juga sama. Ini tidak dibedakan, akan tapi ya sebagian uh, ashab syafi'iyah itu ada yang membedakan ya. Seperti al kadhid husayn, kemudian al buawi atau bagawi, kemudian al kawarizmi. <tuh> Mereka mengatakan kalau sunnah itu yang uh, di yang biasa dilakukan oleh Nabi saw. Yang dia dirutinkan oleh Nabi saw. Namanya sunnah. Kalau mustahab itu yang dilakukan sekali dua kali saja namanya mustahab. Itu menurut tadi Al Qodihusain, Al Bubowi sama Khawarizmi. Jadi Anas bagian uh, buka sabia yang membedakan antara sunnah sama mustahab. Tapi pada asalnya tidak dibedakan ya. Itu hanya pengecualian Pengecualian yang membedakannya Kita kembali ke syarahnya <professionals> <summas> Wahuwa fil istilahhi al-usuliyina Ma'amma robhi syari'u amron Waira jazimin Cara istilah eh, ahli usul Yaitu suatu yang diperintahkan oleh Syari' dengan Sifat yang jazim yang tegas wa arafah al musoniyu bi rosmi wa sama roti ini tadi masih sama ini istilah rosem istilah tadi ya jenis cara pendefinisian musoniyu memberikan e, definisi dengan cara wa rosem dan sama roh pakola mayu sabu alafi ilhi nyetu sunah adalah yang diberi pahala jika melakukan ketika dilakukan diberi pahala. Wa bi al haramu wal makruhu wal kataini Dengan kata ini Atau susunan kata ini maka keluarlah haram. Karena haram tidak diberi pahala ketika melakukan, justru diberi drak sisa. Makro Tidak diberi bala ketika melakukan Mubah Tidak diberi bala ketika melakukan Sehingga ini hukum-hukum uh, ini Keluar dari kata Dengan sebab adanya kata mayusapu ala fi'lihi Wabiakau lihi dan keluar juga dari uh, Koit Yaitu kata la yu'a qobu Ala targihi, tidak disiksa Ketika meninggalkan Sunnah ketika Ditinggalkan la yu'a Maka nah, dengan ini koroja al-wajib, ya karena apa? Karena wajib, ketika ditinggalkan yu ya yang dikeluarkan yang wajib. Wa misaluhu waslul waslul jum'ati mandi Jumat hukumnya sunnah. Atas syahdu al awalu. Tasawuf awal hukumnya sunnah asuhuru As hukumnya juga sunnah. Tumaarofa al mubaha yeah. angdal usuliina kemudian uh, mus Mendefinis kan mubah Menurut ee, para ahli usul fikih Mala yata'alaku bi amrun Walanahyun li dhatihi Ini kalimatnya ada Tuma'arofa'al mubah Ini siapa fa'ilnya karena kalau musonif nanti di kalimat setelahnya yaitu wa'arufahu al-musonifu ya menurut ulama usul fikih yaitu mubah suatu yang e, tidak terkait dengan perintah ataupun larangan Tidak ada kaitannya dengan perintah ataupun larangan e, secara zatnya. Kemudian Musonif yang memberikan definisi birosem wasamroh. Sama tadi istilahnya itu. Yaitu ma'la yusapu ala fi'lihi. Mubah. Mubah adalah yang tidak diberi pahala ketika melakukan. Maka dengan kuit ini khoroja bizalika al-wajib wal-mandub wal-makruh. Wajib, wajib e, diberi bala ketika melakukan. Ini mubah, enggak diberi bala. Mandub, diberi bala ketika melakukan. Makruh, ketika melakukan masuk enggak ini? Maksudnya enggak masuk ya? Mala isabu ala fi'ilihi. Ja, harusnya kalau makroh tidak masuk ya. Allah alam. Ini uh, yang keluar dari koid uh, tidak diberi pahala yang melakukannya. karena uh, kalau wajib malah diberi bala, kalau melakukan mandub melakukan diberi bala juga. makroh tidak, ya. Ya, wabu alam swab, mungkin ketambahan atau bagaimana? Wa kharaja dan keluar dari dengan perkataan beliau wala yuaqabu ala targhi dan tidak disiksa ketika Tidak berak mendapatkan siksa ketika ditinggalkan. Mubah ketika ditinggalkan, niet dilakukan. Tidak ada hak tidak berak untuk disiksa. Tidak disiksa. Keluar dari ini haram. Hukum haram. Wa khara cebikolihi wa la ala targihi. kalau ditinggalkan tidak e, disiksa. Jadi wajibnya, kalau wajib ditinggalkan Siksa Ini maksudnya haram itu kalau ditinggalkan kalau haram ya mendapatkan apa? pahala. Jadi dari sisi, dari sisi apa? dari sisi itu. Jadi ee bukan dari si Yu'akob wala Yu'akob uh, tidak disiksa tapi uh, dari sisi dia uh, kalau haram itu ditinggalkan malah bisa mendapatkan pahala. tapi uh, haram ma yusabu ala tarqihi dia itu maksudnya la Yu'akobu ala tarqihi Yang ubah Kalau haram Ala targihnya yusabu. ya Ini meluas nih apa pengecualinya meluas Kalau yang sejalan dengan sebelumnya eh, Mungkin kalau lebih tepatnya Wala yuakobu ala targihi Berarti eh, Wajib Kalau wajib yuakobu ala targihi Lebih sejalannya ke situ, Allahu alam sholat. Ya, ya biasa seperti ini ya. Coba nanti sambil dipelajari lagi. Tapi belum malah ini walau aku pun alat tergih keluar dari itu malah haram Kalau sejalan dengan sebelumnya lebih pasnya wajibnya. Maka tawasallahu taala 'al mukalafina bil mubahat. Allah telah berikan keluasan eh dengan suatu yang mubah, lebih banyak mubahnya. Kal akli wasyara washurbi wa naumi wal Seperti makan, minum, tidur, berjalan refreshing. Illa al mubahah Fatiya yakunu wasilatan li to'atin mamuron pihi. bihi Ima wujuban awistihbaban Akan tapi mubah itu terkadang Menjadi wasilah Sarana untuk Melaksanakan ketaatan Maka mubah tadi menjadi makmuran bihi Menjadi diperintahkan Asalnya mubah itu kan enggak terkait Dengan amrun walanahyun Tapi kalau menjadi wasilah Untuk ketaatan maka menjadi makmurun bi menjadi apa? E, diperintahkan juga nah perintahnya ini menjadi makmur ini bisa nanti jatuhnya wujud wajib bisa jatuhnya istibab yang sering dicontohkan misalnya apa? E, sunnah memakai minyak wangi ketika e, misalnya tuh, e, sholat jumat misalnya maka membelinya menjadi wasilah misalnya Satunya juga sunnah. Harus misalnya beli air untuk wudhu dan dijual dengan harga yang standar, maka nanti juga wajib beli air. Makotyaku nuwasilatan lima maksiatin fayakunu manhiyan anhu. Terkadang mubah ini menjadi perantara untuk mengerjakan maksiat, maka mubah ini menjadi manhi terlarang. Ima tahriman au karuhatan. Bisa jadi terlarang karena uh, hukumnya menjadi haram, bisa jadi terlarang hukumnya makruh. Jadi tidak ada apa, tadi kemudian Mubah tadi la, ta kubi amrun walanayun, sehingga di situ tidak apa, tidak berkaitan dengan pahala dan tidak berkaitan dengan siksa. Mubah juga tidak berkaitan dengan pahala dan tidak berkaitan dengan siksa. Ini jika apa, jika nanti uh, mubahnya ini uh, tidak diniatkan untuk uh, kurbah mendekatkan diri kepada Allah, untuk kurbah misalnya apa makan dengan niat e, menguatkan badan agar bisa misalnya sholat lebih lama misalnya tidur dengan niat agar bisa bangun di sepertiga malam terakhir ini nanti bisa diberi pahala jadi yang definisi tadi laya ta'ala ku fi amrun walanayun ini juga otomatis berkonsekuensi apa laya ta'ala ku apa bihi sawab wala ikab dengan catatan tidak ada niat kurba kalau ada niat kurba bisa eh, bisa apa berkaitan dengan sawab mendapatkan sawab dan mubah juga dinamakan apa halal dinamakan juga jais Sumarafa al mahzur muharram. Nah kalau ini kalimatnya lebih pas. Sumarafa al mahzura Wahwel muharram wahwa indal usulina. Nah ini kan. Kalau yang tadi al indal usuliyin. Nah ini kan dia langsung ke situ. Kalau ini sih musannif memberikan definisi, menjelaskan pengertian mahzur yaitu haram dan mahzur itu menurut usuliyun nah mana hah anhusariunah yang jaziman yaitu yang suatu yang dilarang oleh pembuat syariat dengan larangan yang tegas warafah al musanifu rohimallah huta alab yaukalihi kemudian musanif memberikan takrif dengan perkataan beliau ala alatarhi haram ta apa ma ala tarki, yatimatan, di matan mayusabu ala tarki. wal mahzuru mayusabu ala tarqihi wa dengan qaid uh, ini kharaja al wajib kharaja al wajib wajib enggak masuk karena wajib apa ala tarqi ya mandub kalau tarki gimana Layu yuaqob ee yu akob. E, ya mayasub mayusabu ala tarki kalau mandub ala tarki Layu yuaqob ubah ya, sama ya ala tarki la yuaqabu ala tarki jadi dilihat di sini belum melihat dari sisi apa Pak jika ditinggalkan mendapat apa efeknya, jika ditinggalkan mendapat apa, fokusnya pada uh, jika ditinggalkannya. Itu wala uh, mayur sabu ya. Ya. Jadi fokus di situ. Jika, uh, jika ditinggalkan itu haram yusab. Nah, yang lain gimana jika ditinggalkan wajib. Nah, beda, tidak yusab ya. Yu'aqob. Ini dari sisi dari sisi situnya. Wa fi wa yu'aqobu ala fi dan dengan perkataan wa yaqabu ala fi li kharaja al makruh keluarah makruh haram intinya apa di berat mendapatkan siksa ketika dilakukan nah kalau makruh tidak kharaja <kluarach> al makruh la yaqabu bi fi lihi karena makruh tidak ada siksa ketika di yang haram tadi lawan dari apa? lawan dari wajib. Misaluhu contohnya uqukul walidain, duraka pada orang tua. Kemudian al-kadzib, berdusta. Suma al musanifu al makruha bi nahu mayusabu ala tarkihi wala yu ala fi'lihi Kemudian musanif mendefinisikan makro dengan perkataan beliau yaitu yang makro itu yang diberi bala jika ditinggalkan. Wala yu dan tidak disiksa ketika melakukan. Wata arifuhu pilhat, dan definisi dengan hat. Yaitu manaha an syari'u nahyan huwaira da'zimin Yaitu suatu yang dilarang oleh pembatus syariat dengan larangan yang tegas Waqolul musonifi ma yusabu ala kihi Maka perkataan musonif yaitu yusabu diberi pahala Bagi yang meninggalkannya khorojabi alwajibu walmandubu walmubahu Nah ini membahas makroh makroh, tadi ada kata-kata definisi ya Pak tidak disiksa ketika eh, apa? yusabu ala targhi, diberi ketika meninggalkan keluar darinya koit ini wajib, karena wajib Bapak ya kalau wajib Bapak Yuaqob ala targhi ala targhi kemudian mandub. Manduk la yu aqob Mubah juga la yu aqob Kalo ini kan Tadi ala targhihnya Sekali lagi ini fokusnya pada ala targhihi Ketika ditinggalkan itu Gimana dampaknya Kalo makro Dampaknya diberi ya. Kalo wajib Bisa mendapatkan siksa kalau ditinggalkan manduk Tidak Mubah Tidak wa bi wa la yu'aqobu 'ala fihi dan dengan perkataan beliau wa la yu'aqobu 'ala fihi tidak disiksa ketika mengerjakan keluar darinya adalah haram Tidak disiksa ketika mengerjakan karena Haram tidak mendapatkan siksa ketika mengerjakan Maar Lunahi Anitana Fusifil andere manier larangan dan is het in de Inaïs, want je hebt een anil julus dan is het in Masit Inaïs, Saplum is het in Kemudian di catatan het beliau menyebutkan tentang ik het geval heb, dat ik het geval heb. Deze makro is een katakot, dat ik het geval heb, dat ik het geval heb. Deze makro is Tamasuhi suhi minal kola bil yamin Yang pertama digunakan untuk Sesuatu yang ada Larangan khusus Larangan khusus tapi tidak tegas larangannya. Seperti tadi ya Bernafas di wadah Kemudian mengusap Dengan tangan Kanan setelah menyentuh dengan memegang dengan tangan kanan, ketika apa buang hajat. Di sini ada larangan khususnya. Kemudian awasan asan yang kedua. Yutlaku ala mawaroh devi nahyun amun. Otarku, otarki sunatin wairi mu akadatin. Kemudian yang kedua yaitu digunakan untuk suatu yang apa? Ada larangannya, larang sifatnya am, sifatnya umum. Atau meninggalkan sunnah yang tidak mu'akadah, sunnah yang tidak ditekankan. Katar kitanshi fi ala adu'i ba'dal wudu'i, seperti meninggalkan, tidak mengelap mengeringkan dengan lap, anggota wudu, setelah wudu. Waarom is het niet? Ik heb het niet in de kranten. Ik heb het al in al kranten. Ik heb het Ik itu het niet in de kranten. Ik heb het niet in de kranten. Ik Tapi kalau larangannya umum, itu namanya khilaful aula, Larangan umum atau meninggalkan sunnah yang tidak mu'akat. Sunnah tidak mu'akat. Maka ini yang jenis kedua namanya khilaful aula. Jadi bedanya khilaful aula sama makroh. Asalisu yutlaku ala tarqis sunan al-mu'akadah bukan untuk perbuatan yang meninggalkan sunnah muakat katarki gosil jumati seperti meninggalkan tidak sholat tidak mandi jumat kala al alamah asharqobiu Yahasiyati hashia Sarqawi hasnya untuk Tufatu Tulab Sarah Tahrir Tanqih Al-Lubab u fuqahau yaktafuna bi syadati tulab li ddin li diddi wa yatanazaluna manzilatan nahyi al-mahsus Para pihak mencukupkan diri dengan apa tuntutan yang dengan makna tuntutan yang kuat untuk kebalikannya dan menempatkan memposisikan yang menyelisih hal tersebut seperti posisi annahyu al-mahsus dalam hukum karohah. Jadi yang nomor tiga ini tadi kan apa? menyelisihi sunah muakat tadi sidatul tolab tadi sunah muakat. Jadi kalau menyeli sunah muakat ini diposisikan seperti nahyu al maksius seperti apa? Mengerjakan sesuatu yang ada larangan khusus seperti nomor satu tadi yang jenis nomor satu. Nomor satu sama nomor tiga Ini Apa Tadi makro Makro Shadidah, kalau ini Kalau yang nomor dua Hilaful aula atau Hilaful Allah menurut Mutakhirin, menurut Mutakodimin Ulama dahulu Al-Qarohah Al-Khafifah Tidak ada nanti Al-Qarohah Shadidah Dan yang ringan al-Karoha, Al-Khafifah atau Hilaful Aula. Arabi yang keempat, yutlaku ala al-haram. Al Wa hada mawjudun aindal mutaqad dimina minal a'imah. Wa ala minhu qawla ba'di fukoha ina as Al-awqatu lati tukrohu fiyya fiha as-salatu ay tukrom Atau tahrumu yang keempat yaitu digunakan untuk ma'ana haram ini eh, ada pada pernyataan ulama' mutaqadimin para imam ya boleh jadi ya, perkataan fukuhak syafi'iyah yaitu di, kita fikir di bab eh, larangan untuk sholat di waktu terlarang yaitu al-awqad alati tukrohu dus maar zeg Tufrum via solah makro dus hier is het bedoeld is de aroma dus makro hier het aula Ya, kita lanjutkan. Qolasharihu, hafizallahu taala, ma qattaqatta'a al-musannifa rahimallahu taala taala sahiha wal batila min aqsamil hukmi at taklifi. Setelah lewat biasanya musannif menjadikan hukum sahih dan batil termasuk jenis hukum taklifi. Waladzi 'alaihi aktsarul usuliyina annahuma minal hukmi alwadai. Tapi menurut para mayoritas ulama usul fikih, keduanya itu adalah masuk kategori hukum wad'i. Fa'arafah as-sohihah dan musonif me, e, mendefinisikan hukum sohih atau sah adalah ma'yuqtadu bi-syara'an, yang teranggap secara syari ibadatan atau mu'amalatan, baik itu ibadah ataupun mu'amalah. Wala ibadatu het gevoel bi ik het heb gevoeld, dat ik het heb gevoeld, dat ik het sah gevoeld, dat ik het heb gevoeld, sah. ik het heb gevoeld, dat ik het heb gevoeld, dat syarat het heb gevoeld, tidak ada penghalang-penghalang salat yaitu mubtila tuha pembatal-pembatalnya. Wal tu bai'i tu safu bi kauniha sahihatan idza staufat asurutu wa taf'atil mawani'u. Dan dari bab muamalah untuk bab muamalah seperti jual beli maka disifati bahasanya muamalah jual beli tersebut sah jika terpenuhi Nah, syarat syarat dan hilang pengalang-pengalangnya wa'idhaka'na til a'ibad datu <tuneet> sahih hata antarota ba'asa ruha wa'ya baru'atu dhimmatil mukallafi wa suqutu anhu Jika ibadahnya itu sah, maka terwujud dampaknya. Yaitu apa? Baru Atulimah terlepas beban tanggungan dari seorang mukalaf. Tanggungan mukalaf sudah lepas. Pasuk Kututolab kutu dan gugurnya tuntutan. Yang ada yang mengatakan kalau Baru Atulimah untuk yang wajib, Suku Kututolab untuk yang sunnah. Wij wijzigen al actus Sohikan, Tarota tapet asaruhu. Faasaruh aktifai intikolil milkyati al mabii ilal mustari wa kolil wanti kolu Milkiati samani ilal ba'i'i Da pun kalau akat maka sah maka terdapat e, terwujud dampaknya atau akibatnya maka akibat atau dampak dari akat.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 Ya, di matan kita lihat tadi sahih di demi. Ma ya ta'ala kubi an nufudhu wa yu'taddu bihi. sama nufud itu sebenarnya eh, maknanya bisa satu. Ya, itidad sama nufud. Kan tapi kalau ibadah dari, dari sisi istilahnya itu diistilahkan dengan uh, i tidak karena kalau ibadah tadi muqtadun biha muqtadun. Nah kalau akat itu biasanya disifati dengan uh, dengan keduanya i tidak sama nufud nufud nufud itu adalah sampai kepada maksud, ya sampai kepada maksud namanya nufud. Ya seperti apa? Seperti kalau jual beli ya eh, halal sudah bolehnya memanfaatkan MAPI barang dagangan, maka itu Nufud sudah nufud. Kalau nikah ya berarti apa? Sudah boleh bersenang-senang ya dengan istrinya. Nufud dari kata-kata nafaza ya nafaza. Kemudian eh, yang terakhir Batil atau fasid. Qolasa rihu hifdzallahu taala ammal batil wa yuqalu lahu id la farq bainahuma ghaliban. Dan batil kemudian namanya fasid karena ee, secara umum ini tidak ada bedanya. Batil sama facet. Jadi apa? Fasid itu ya batil berarti satu maksudnya. Berarti sinonim. Nah, kecuali e, menurut Abu Hanifah. Makanya di situ disebutkan apa? La farqa bainuma Dan juga nanti ada perbedaan e, ketika di ibadah haji ya, ada fasid, ada batil. Fahwa aksus sahih. Batil ini lawan, kebalikan dari Sohih wa yidhaka na Sohih huwa ma yuqtaddubihi jika Sohih itu adalah suatu yang teranggap atau sah, fal batilu ma la ibadatan au mu'amalatan kalau batil itu adalah tidak teranggap baik itu ibadah ataupun mu'amalah wala lika lintifai syarutin mina syuruti. sebabnya adalah karena Memberen, tidak terpenunnya syarat dari syarat-syarat yang ada au wujudi mani'ain minal mawani' atau adanya penghalang dari penghalang-penghalang yang ada. Faman shalla bi ghairi taharatin au ila ghairi al-qiblati fa shalatuhu Misalnya orang salat tanpa thaharah atau solat tidak menghadap ke kiblat maka kana, batal karena tidak syarat sarat yaitu tohar atau syarat menghadap kiblat. Omantakala ma fi solatihi amitan. Au akala au shariba amitan fi siyamihi. Ba tolat wa asyamu. Jika seorang berbicara ketika solat, amitan dengan sengaja atau makan atau minum dengan sengaja ketika puasa, maka nyatati, tadi batal dan puasanya juga batal. Ibuju tilmani. Karena adanya manik yaitu al-muktil Ini contoh adanya manik Tadi kan ee, Karena batilnya ini ada lawan dari apa? Sohi Kalau dikatakan sohi karena Tadi terpenuhi syarat Dan tidak ada mawani, Tidak ada manik atau pembatal Kalau syaratnya Tidak terpenuhi atau ada pembatal Maka namanya batil Contoh yang tidak terpunyai syarat yaitu sholat tanpa toharah atau sholat tidak menghadap kiblat. Contoh batil karena disebabkan uh, ada pembatal, maka contohnya adalah sholat dengan berbicara atau puasa, uh, sengaja makan atau minum. Wa man ba'a ma'la yamliku awtazza wajabimro'atin mu'tadatin. Fabai'uhu wa'nikahu batilun lintifa'i suruti al-mu'tabaruti. Contohnya, jika orang menjual barang yang bukan miliknya, atau menikah dengan perempuan yang masih dalam masa idah, maka jual belinya tadi, karena menjual barang yang bukan miliknya, hukumnya, pak batil, batal, tidak sah, dan nikahnya juga tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat. Ya, ini baru menyelesaikan tadi di matan ya. Silahkan dibaca ulang matanya. Sohi sama batil hanya lawan kata ya. Tadi disitu kan sohi ma yata'alaku taalaku binufud, wa yuktatu bihi. Batil mala tinggal diberi lah mala yata'alaku taalaku bi anufud, mala bihi. Jadi kalau faham sohi berarti faham batil. Kita lanjutkan ke matan berikutnya Al-fiqhu wal-ilmu al musonifu rahimahullah ta'ala Wal-fiqhu akhossu minal ilmi Wal-ilmu ma'rifatul ma'lum Ala ma huwabihi fil-waqi Musonifu rahimahullah ta'ala Mengatakan fikih itu lebih Khusus, eh, lebih sempit Daripada ilmu Fikih itu lebih sempit Daripada ilmu cakupan fikir lebih sempit daripada ilmu Wal ilmu, ilmu adalah Mengetahui maklum, mengetahui uh, Satu pengetahuan Ala ma fil Bilwakih, yang sesuai dengan uh, Kenyataannya Mengetahui sesuatu Sesuai kenyataannya Itu namanya ilmu Lawannya wal jahlu Tasor wushayi ala khilafi Ma fil Bilwakih Jahl bodoh adalah tasawur gambaran sesuatu mendapatkan atau mempunyai gambaran sesuatu menyelisihi kenyataan dari sesuatu tersebut. Itu ilmu kemudian jahl. Itu kemudian belum menjelaskan. Waala ilmu al doruriu ilmu al-dharuri, malam yako an al dorin al ilmi al waqi'i bi indal hawasi al khamsi alatiya sam'u wal basaru was sam'u wal zawqu wal lamsu awit tawatur ilmu doruri adalah ilmu yang didapatkan atau yang ada tanpa nazhar dan istidlal tanpa berpikir mentalaah ataupun mencari dalil atau mencari bukti seperti ilmu mengetahui Satu kenyataan ya dengan apa salah satu panca indera yang lima yaitu panca indera yang lima mendengar melihat sa mencium membau mencium aroma kemudian merasakan mengecap mencicipi lidah kemudian lames menyentuh atau didapatkan juga dengan berita yang mutawatir awit tawatur namanya ilmu dooruri. Di ilmu doruri, yaitu yang dia apa? Yang ilmu yang e, muncul ya, secara otomatis. Ya. Karena sebab apa? Didapatkan dari e, salah satu dari lima panca indera. Atau didapatkan dari e, berita yang mutawatir. Wa'amal ilmu almuktasabu. Nah, tadi kan ilmu doruri. Kemudian jenis kedua ilmu al Wa huwa'al mawku'al mawku'fu'ala'n na'udhuri wal istidlali Yaitu ilmu yang tergantung pada pentelaahan, berpikir, dan istidlal mencari dalil atau bukti Nah itu bedanya sama ilmu dhururi tadi, lawannya Kemudian karena disitu di, uh, beliau menyebutkan ilmu muktasab itu mawku'f tergantung pada nazor sama istidlal Nah nazor itu apa? Istidlal apa? Langsung beliau jelaskan. Wa nadhruhu wal fikru fi halil manzuri fihi. Nadhruh adalah berpikir, memikirkan keadaan objek yang dipikirkan. Wa alistidlalu, kemudian istidlalu adalah tolapud dalil, mencari dalil. Bukti. Wa dalilu huwal murshidu ilal matlubi li'anahu alamatun alaih. Dalil adalah suatu yang menunjukkan kepada kesimpulan yang dicari karena dalil itu adalah ciri dari kesimpulan atau sesuatu yang dicari bukti atau ciri dari sesuatu yang dicari wa jannu tajwizu amrayni ahadihima aw ahaduhuma al haru minal akhar yaitu menganggap uh, ada dua menganggapnya menganggap bolehnya ada dua kemungkinan ya yang salah satunya lebih kuat kemungkinannya daripada yang lain, Tajwis, ya membolehkan atau menganggap ada wasaku tajwizu amro ini la mazijat mazijata li ahadima alal akhor, kedusat itu yaitu menganggap ada dua kemungkinan yang tidak ada penguat yang menguatkan salah satu dari yang lainnya. Jadi sama posisinya. Kalau tadi kan yang Zon ada penguat sehingga ahaduma alhar lebih kuat dari yang lain. Asyaru qala asyarihu, Subhanallah taala wal muratub bil fiqhi huna al istilahi al mutaqaddim al istilah al istilah hiu al mutaqaddimu ta'rifuhu yang dimaksud fikih di sini adalah uh, secara istilah yang telah lewat definisinya wala ilmu yut ala tafsiri wal hadisi wan nahwi Il muitu uh, ilmu itu digunakan untuk uh, untuk menamai yaitu ilmu tafsir Hadis Nahu shorof, Fal fikhu wahitun min afrothihi. Kalau fikih ini adalah salah satu dari bagian ilmu. Nah, ilmu tadi kan ada tafsir, hadis Nahu Soroof dan sebagainya, fikih adalah bagian dari ilmu tersebut. Waakosu minal ailmii maka fikih ini adalah lebih sempit daripada ilmu karena ilmu itu luas hadis Nahu dan seterusnya. Kalau fikih ya fikih saja sehingga fikih itu akhasu minal ilmi sebagaimana dikatakan dalam matan Maka cerat ada tsalmusuliyina wa minhum imamul haromain rahimallahu taala annahum yazkuruna marotibal idroqi in de muqaddimati ilmi usulil fikhi dan sudah menjadi kebiasaan ulama ahli usul termasuk diantaranya adalah imam romain bahasanya mereka menyebutkan tingkatan pemahaman di dalam pendahuluan ilmu usul fikhi wa marotibul idroq wa Tinkatan idroqi ya adapun tingkatan pemahaman adalah al awalu ala ilmu asani awdhan asalis Asaq al alwaham. Ja, tadi disebutkan bahasanya apa? E, fakih e, fikih itu apa? akhas minal ilmi. Sehingga apa? Ada. Sehingga e, Kullu fikhin ilmun, ja, berarti Kullu fikhin ilmun Wa lesa kulu ilmin fikhan Ja, fikih itu mesti ilmu Tapi kalau ilmu itu, tidak semua ilmu itu fikih Sehingga juga Wa kulu fakihin Semua fakih itu ya alim Semua fakih itu berarti alim Wa kulu alimin fakihhan Dan tidak semua orang yang alim itu dinamakan fakih Karena dia berilmu misalnya dalam bidang yang lain bidang hadis bidang bahasa Arab dan yang lainnya tapi dia tidak tergolong fakih. nah tingkatan idrok fa'arafa al-musannifu ala ilmi bi ma'rifatul ma'lumi ala ma, ma huwa bi fil waqi' wa tadamaana hadza ta'rifan wa tadamaana hadza ta'rifu qaita ini al berikan definisi ilmu, bahasa ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Definisi ini mengandung dua koit, batasan. Al-awalu ma'rifatul ma'lumi, yang pertama mengetahui sesuatu. Bahasa yakhruju atau yukhriju adama al-ma'rifati bil wa huwal jahlu al-basirtu dalam definisi disitu ada mengetahui suatu, maka yang mengeluarkan tidak mengetahui secara total atau sama sekali yaitu apa? tidak mengetahui sama sekali jahal, namanya jahal basit sederhana atau gak usah diterjemahkan ya jahal basit kemudian ada koid disitu ala mahuwabihi, maka je ma'rifata je ala khilafi je ma je Maka of ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan je je afvraagt of je je afvraagt of je je afvraagt of je afvraagt of je afvraagt of je Yaitu moet je afvragen yang je uh, moet uh, definisikan dengan of je moet ala khilafi of je moet afvragen of je moet afvragen of je moet afvragen of je moet afvragen of je salah Tasawur adalah idrop umaman al-khali yang kosong dari hukum. Hukum atau status atau penilaian. Masih berupa apa? pemahaman murni yang tidak ada apa? statusnya. Wa nal hazu anal musannifa rahimallahu taala lam yu'arif al-tahla al persieto. bal al-murakkaba. Perlu kita perhatikan bahasanya Musonif itu tidak memberikan definisi apa itu jahal basith. Kan tapi beliau malah memberikan definisi yaitu jahal murakab. Lihat di matan, di matan beliau mengatakan wal jahlu tasawur tasawurusyai'i ala khilafi mahwa bi fil waqi'i adalah jahal murakab ataupun jahal basith itu tidak di ...tidak dijelaskan oleh Musonif. Yang Jahal Basit tadi ya. Adamul Ma'rifah Bilkuliyah. Tidak mengetahui sama sekali. Ini Jahal Basit. Tidak disebutkan oleh Musonif. Wasumiyah Murakaban. Kenapa Jahal Murakab dinamakan Murakab? Li'ana sohibahu yajahalu syai'a wa jahalu'an nahu jahilun bihi. Karena orang yang jahil Murakab adalah ja, niet weten, bassein, niet weten de hekkel van iets en hij is ook niet weten, bassein, hij is niet weten, dwaas over iets en hij is dwaas, bassein, niet weten, bassein, zijn eigen is dwaas. Dus niet van en Amal Basiltu, adapun jal Basit Bahwa ya Dia tidak tahu sesuatu sama sekali Waya'lamu dan dia tahu Anahu jahilun bihi Bahasnya dia itu tidak mengetahui hal tersebut Sehingga jahalnya satu Tidak murokab Kalau jal tadi Double Misal al basilti Jawab usai saksi. Bila atri indama suila hal tatibu zakatu fi dzahab wal fiddah. Nah, contoh jalbasit adalah seorang menjawab satu pertanyaan. Dia ditanya, "Apakah ada zakat untuk emas dan perak?" Dia mengatakan la atri. Saya tidak tahu. Mungkin namanya jalbasit. Karena ba jalbasit, nah karena dia yang jelas mengatakan tidak tahu. Berarti dia sadar kalau dia tidak tahu, dia hanya tidak tahu tentang uh, hukumnya tadi jawabannya apa? Tiga satu kebodohannya Wa misalul jahli al-murakab, contoh dzal murakab jawab bu akhor bi qaulihi la tasib. Nah, kalau dzal murakab ini ketika ditanya apakah ada kewajiban zakat untuk emas dan perak, dia menjawab tidak wajib. Nah, ini dia satu keliru ya. Tidak apa Dia mengetahui menyelisih kenyataan Kenyataannya seperti apa? Kenyataannya wajib Dia malah yang dia ketahui tidak wajib nah, Dia bodoh terhadap eh, Kenyataan dari sesuatu Yang dia tidak tahu kalau dia itu apa? Tidak mengetahui Buktinya apa? Ya buktinya salah jawab tadi Ini adalah dia jawabnya salah Bab ada anarafa al-musannifu rahimallahu taala ala ilma zakara anaqusman. Ya setelah uh, musannif mendefinisikan ilmu kemudian musannif menyebutkan bahasnya ilmu terbagi menjadi dua yaitu ilmu dharuri yang kedua ilmu nazhari. Yang ilmu nazhari ini tadi di matan disebut ilmu muktasab ilmu terbagi dua ilmu apa daruri kemudian ilmu muktasab muktasab ini disebut juga ilmu nazuri insyaallah ini kita baca di kesempatan pertemuan yang akan datang ya ini pengennya sampai halaman 16 ternyata tidak <tell> sampai ya. pertanyaan atau apa nanti bisa disampaikan di grup Kita tolong di murojaah, karena nanti kalau ada sesuatu yang menggajal Atau punya referensi lain yang ada tambahan faedah Atau bagaimana dan bagaimana bisa disampaikan Karena kita ini belajar bersama-sama, sekali lagi fokus di matanya Sampai benar-benar paham -benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh een warahmatullahi wabarakatuh wa